Oke. Okay. Apakah ansul atau feeling? Apakah adisuling apa feel dansuling? Yang diunggul. ungul. Dari sudut biru. Feel bau-bau. Dwa, Dari Sudut Telah Adi Zuli Anzul Amir Balas lagi Bilda 晶 <秦。S 2> Hansul dengan suling terbarunya dari Sedotan. Ya Allah, oh, wow, lagi endol ayuh, ayuh, ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. Keren, tahu keren. Ada sisi Dari Sedotan loh, ini Sedotan loh. Serius. Edward. <tis> <tis> <tis> <tis> Okay. Ayo, dan anshur. saatnya duet Anzul dan juga Filian bareng-bareng. Duet Janjian dulu melodinya kayak apa? Enggak apa-apa, kita ketemu di jalanan. Oh. Belu dulu. <guluh> Filian nanti Anzul nyesu. Filian main. Filian main. Filian main. main aja. Filian main nanti. Terserah main aja. Main yang jauh. Entar <guluh> enggak pulang, Teh. Aduh. Oh, no, no oh.